Ini tindakan konkret yang bisa kita lakukan Yang pertama mandiri Ayo mandiri memutuskan sendiri membuat pilihan sendiri Jadi kita biasakan hidup yang mandiri Karena dengan menyelesaikan masalah sendiri memutuskan sendiri Nanti muncul kebanggaan pada diri kita Eh ternyata aku bisa juga ya Ternyata aku mampu juga ya, dan itu menguatkan diri kita, nambah rasa cinta kita pada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga salah satu tips untuk melawan kebencian diri. Jadi membenci diri itu nanti. harus diganti dengan self worth, self worth itu merasa diri berharga yang kedua self esteem punya kebanggaan diri dan self confident punya kepercayaan diri ini tindakan konkret yang bisa kita lakukan yang pertama mandiri ayo mandiri memutuskan sendiri, membuat pilihan sendiri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 Jangan enggan untuk menerima tanggung jawab Ini akan melatih kita bangga dengan diri kita Ah ternyata bisa saya jadi ketua ini ketua itu Eh ternyata saya bisa jadi panitia ini panitia itu Meskipun bagian seksi apalah gitu Jadi ini namanya siap menerima tanggung jawab Cobalah gak apa-apa ambil tanggung jawab apa kecil-kecilan Mungkin bagian marketing apa itu atau bagian uh, pembantu apalah itu coba ambil tanggung jawab pak saya untuk ngaji filsafat ini saya bagian noto gelas ya saya pokoknya tahu. atau kelihatannya ada yang di depan bagian noto sandal ya nah, itu atau saya bagi ini melatih kebanggaan diri biar kamu sadar bahwa kamu bisa di kamar kos ini, kita kan satu kamar berdua, saya yang bertanggung jawab, menyalakan lampu misalnya, jadi kalau masuk kamar saya, bagian nyalain lampu, kamu bagian ngepel, nyapu, dan <tipasuk> jadi, ya ya, sampai naik diwing, sing enak jadi, ini namanya melatih diri ini, melahirkan rasa bangga, merasa berharga saya itu orang meskipun saya biasa-biasa gini pak saya itu cukup bernilai lo prestasimu apa Lu saya itu bertahun-tahun bagian nyalain lampu di kamar itu ndak ada yang seistikomah saya menyalakan lampu misalnya lo itu kan kebanggaan jadi siap menerima tanggung jawab dan bangga dengan prestasi jadi saya bangga saya bisa ini saya bangga saya bisa itu kemudian suka dengan tantangan baru nambah tantangan, kita bisa menaklukkan kita tambah bangga dengan diri kita kemudian bisa tertawa, bisa nangis mau teriak kalau memang jengkel dan kalau memang ingin sayang yuk bilang sayang itu spontan saja, tidak usah terlalu ini melatih kepekaan diri Orang itu yang benci dirinya, orang minder itu Mau tertawa saja mikir Saya mau ketawa ini, lucu banget ini Tapi jangan-jangan temanku tersinggung atau Jangan-jangan enggak situ ketawa Mau nangis juga begitu Wah nanti enggak dianggap jantan saya nangis Enggak jadi nangis Ekspresikan saja Kalau terharu yang nangis Nonton sepak bola sambil nangis-nangis Atau kalau enggak apa-apa Mungkin jagomu kalah Atau pas apalah Enggak apa Tunjukkan ekspresi dirimu Kalau kegulan ya sedih Kalau menang ya senang Biasa saja, dinikmati saja Tidak usah terlalu banyak mikir Spontan saja Itu membahagiakanmu Jadi jiwamu longgar Mau teriak, teriak saja Meskipun jangan tengah malam Sopi-sopi kamu nanti Dicari tetanggamu Ini ketawa-ketawa saja Ya meskipun jangan lama-lama, jangan sendirian Jangan tengah malam, jangan Nanti kamu diangkut ke RSJ sama tetanggamu Jadi Hidup yang nyaman, yang enak Kamu bisa menikmati Dan yang terakhir Frustasi, stres itu Biasa dalam hidup ini Banyak tujuan yang tidak tercapai Tapi kita siap kok menghadapinya Ini membuat kita bahagia Jadi, Akhirnya kita merasa oh iya meskipun aku ini orang biasa tapi aku punya nilai aku punya harga diri aku percaya diri untuk menghadapi hidupku